Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falaha dia lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 Wa syar'al umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bida'ah Wa kulla bida'atin dolalah Wa kulla dolalatin finar Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Malam hari yang berbahagia ini InsyaAllah akan kita manfaatkan Untuk Sejenak instropeksi diri Bermuhasabah Barangkali Sedetik semenit yang kita manfaatkan untuk introspeksi diri akan menjadi sebuah langkah besar untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan meningkatnya iman dan takwa, maka akan meningkat pula kebahagiaan kita di dunia dan tentunya di akhirat kelak insyaallah taala. Nah. Hanya dengan bekal iman dan takwa Seorang hamba akan hidup bahagia tanpa iman tanpa takwa bahagia itu tidak akan mungkin diperoleh satu hal yang mustahil satu hal yang mustahil nah, seseorang bisa bahagia nah, senang sementara dia tidak memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka langkah untuk menuju bahagia itu sebenarnya mudah. Dia raih iman dan takwa. dia jaga bahkan bila perlu ditingkatkan. Nah, karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mampu memahami hakikat kehidupan dunia dan bisa juga memahami hakikat kehidupan akhirat. Nah, dia selalu ingat dan sadar bahawa dia adalah abdun lillah semata-mata hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sangat jauh berbeda dengan mereka yang tidak mengenal dan tidak mempelajari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya pasti jauh dari kata tenang, tenteram, senang. Orang yang tidak mempelajari iman dan takwa akan selalu dekat bahkan selalu bergulat dengan nah, penderitaan, kesengsaraan, ketidaktenangan di dalam hati. Nah, sebab dia tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan sesuatu tempat pada tempatnya. Dia tidak bisa mengukur dan menilai segala sesuatu sebagaimana mestinya. Nah, yang muncul akhirnya kegagalan, kesalahan, kekeliruan, penyesalan, kekecewaan, dan seterusnya. Lihatlah bagaimana kehidupan Rasulullah s.a.w Pula kehidupan Para sahabat Nabi RA, Anhum ajmain Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan nah, Mulai dari Tiap-tiap individu mereka Para sahabat Nabi RA, anhum ajmain, Kemudian naik pada tingkatan keluarga Sampai hidup bermasyarakat Sesama mereka sendiri nah, Jauh dari Permasalahan jauh dari persoalan sebab segala sesuatunya dibangun di atas iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya dilandaskan di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Gambaran sederhananya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Gambaran sederhananya. Misal sebagai contoh adalah Naam akhlak al-itsar yang betul-betul hidup memiliki ruh di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Al-itsar itu artinya berusaha mendahulukan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Tidak mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Tidak egois. Dia akan merasa bahagia ketika bisa melihat orang lain berbahagia. Dia akan tersenyum ketika melihat saudaranya bisa tersenyum. Itu disebut dengan Al-Ithar. Dan akhlak Al-Ithar ini bukan hanya dimiliki satu, dua, tiga, atau beberapa orang, atau sebagian dari sahabat. Tetapi sifat Al-Ithar ini, akhlak yang mulia demikian ini, ada pada tiap-tiap individu para sahabat Rasulullah Taala Anhum Ajmain. Pada saat akhlak al-ithar ini hidup dan memiliki ruh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan ada benci, tidak akan ada salah faham, tidak akan ada yang takabur ujub, tidak akan ada yang dendam. Semuanya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih digambarkan oleh seorang ulama tabiin. Betapa al-ithar itu ruhnya Begitu hidup di kalangan para sahabat nabi Radhiallahu ta'ala anhum ajma'in Ketika seseorang membawa hadiah Dalam bentuk makanan Diberikan kepada tetangganya Seorang sahabat nabi Sahabat tersebut Si pemilik rumah akan berusaha menolak Secara baik penuh sopan, Mengatakan tetanggaku lebih membutuhkan Tetanggaku lebih membutuhkan Hadiah dalam bentuk makanan itu kemudian dibawa ke tetangga sebelahnya. Ketuk pintu. Ada hadiah dalam bentuk makanan. Mohon maaf. Sebenarnya ada yang lebih membutuhkan dibandingkan saya. Tetanggaku di sebelah sana. Keliling terus. Sampai kemudian kembali kepada sahabat yang pertama. Nah, akhlak yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, hidup dan memiliki ruh Sehingga tidak ada potensi salah faham dan ketersinggungan Orang yang datang memberi hadiah dalam bentuk makanan Tidak tersinggung ketika ditolak Karena masing-masing sudah mengerti dan faham Apa alasan ditolak Sebab mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Ingin menghidupkan al-ithar nah, Kalau kita mah mungkin tersinggung ya nah, Datang nganterin makanan Pelunduun Assalamualaikum sewu, Permisi ini ada makanan, hadiah dari kami Baru saja beberapa waktu yang lalu Ada rezeki, lebih dari biasanya Bahkan sebagai tanda syukur Kami membuat roti Kami berikan hadiah sebagai uh, kepada Anda sebagai tetangga nah, Kita datang dengan niatan yang baik Tulus, ingin memberi, betul-betul memberi nah, Coba bagaimana perasaan kita saat Tetangga yang kita datangi menolak Mohon maaf kami gak butuh Yang tetangga sebelah sana aja Sakit hati itu. Orang ini gaya banget kan? Dapat rejeki ditolak Lo kami tuh, Rejeki ditolak Gue doain ya rejeki lo sebulan Ketolak semua ya Itu sekarang Kenapa? Karena Ruh Al-Ithar belum begitu hidup di antara kita. Nah. Sahabat yang tadi menolak pun tulus dari hati. Keluarganya pun telah terkondisikan dengan baik. Nah. Sehingga ketika hadiah dalam bentuk makanan tadi diarahkan ke tetangga sebelahnya, sahabat yang menolak tadi tidak menyesal. Keluarganya pun tidak ngomong di belakang beda kalau zaman sekarang suaminya udah baik nolak baik-baik udah pergi misalkan ya anaknya ngomong bi bi makanan enak ditolak padahal aku mau tuh bi kalau bukan anaknya istrinya aduh bang bang rejeki kok ditolak bang kita juga butuh kalau malah dikasihin tetangga itu kan kita Mengapa dan kenapa sebab al-ithar itu belum betul-betul hidup sebagai ruh dalam interaksi diantara kita. Barakallahu fiim. Nah. Sebuah ayat Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan hal ini. Hadis yang sahih disebutkan ada tamu datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu Nabi Muhammad saw meminta Sahabat Bilal untuk keliling ke rumah istri-istri Nabi hanya untuk mencari informasi siapa di antara istri Nabi yang siap menjamu tamu siapakah di antara mereka yang masih memiliki bahan makanan yang bisa diolah untuk kemudian menjamu tamu ternyata semua istri Nabi saw menyatakan di rumah tidak ada bahan makanan nah, yang layak untuk dihidangkan demi menghormati tamu. Ini kan kesederhanaan keluarga Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, Siapa di antara kalian yang siap menjamu tamuku? Siapa di antara kalian yang siap menjamu tamuku? Seorang sahabat ansari angkat tangan saya, walaupun Rasulullah berlomba-lomba karena memuliakan tamu Rasulullah sama artinya memuliakan Rasulullah menghormati tamu Rasulullah sama artinya menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sahabat Anshar tadi belum tahu secara pasti di rumah ada bahan makanan apa tidak tapi karena terdorong rasa ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memuliakan tamu beliau maka yang penting dijawab dulu, ada Saya siap wahai Rasulullah nah, Karena berusaha, berusaha akan diada-adakan nah, Pulang ke rumah, sampaikan kepada istrinya Masih ada makanan, ada Tapi itu jatah anak-anak kita nah, Masih ada makanan, makan malam Tapi untuk anak-anak kita Bukan untuk jatah kita, tapi hanya cukup untuk anak-anak kita. Sahabat Ansari tadi mengatakan, nah, Masak saja makanan yang ada. Kemudian, Kalau sudah mulai matang, Anak-anak ditidurkan cepat, Lampu dipadamkan nanti. Tamu sudah ada di dalam rumah. Bahan makanan yang tersisa, Gandum-gandum dibuat roti, adonannya, ketika sudah siap disajikan anak-anak dalam posisi siap ditidurkan setelah betul-betul tertidur tamu dipersilakan untuk menyantap hidangan ditemani oleh sahabat Ansori tersebut ketika akan memulai tiba-tiba memang lampu sengaja dimatikan gelap gulita ayo nggak apa-apa makan gelap-gelap, ayo dinikmati ayo tambah lagi nah tambah lagi dalam kegelapan sahabat Ansori sama sekali tidak menyentuh makanan yang dihidangkan nah, sementara sang tamu Karena merasa diakrapin dan segala macam Akhirnya makan, lahap gitu. Si pemilik rumah berusaha mengesankan Ikut makan nah, Hanya berusaha mengesankan Itu pun ditambahin dengan kata-kata Ayo makan, tambah, terus Ayo, insyaallah, Wah, diajak ngobrol nah, Sampai kemudian betul-betul habis nah. Demi memuliakan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga disebut sebagai al-ithar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang mereka: Sahabat-sahabat Ansor, wa yukfiruna ala anfusihim, walauka nabihim khasasa. Ya. Mereka lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, padahal mereka sendiri sangat membutuhkan. Akhlak ini adalah akhlak yang mulia. Dari sekian puluh dan ratusan akhlak mulia yang diajarkan dan di Dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai dari ratusan Akhlak mulia itu Hanya satu akhlak ini Yang berusaha kita hidupkan Betul-betul menjadi ruh dalam pergaulan dan interaksi kita Saya kira itu sudah cukup nah, Apalagi kalau Akhlak-akhlak mulia secara keseluruhan itu Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Akhlak Al-Ithar ini sangat tinggi Kedudukannya Derajatnya begitu mulia Sampai-sampai sekalipun Hanya satu akhlak ini saja yang kita terapkan Dan kita wujudkan Itu sudah lebih dari cukup Guna melahirkan dan menumbuhkan Rasa cinta, persaudaraan, kebersamaan Di antara kita Barakalawfikum, di antara kita Tentunya yang seperti ini Selama tidak memaldorotkan kita sendiri Sahabat Ansari tadi apakah memaldorotkan dirinya Memaldorotkan istri dan memaldorotkan anak-anaknya Tidak Karena yang diutamakan adalah skala prioritasnya. Siapa yang lebih diprioritaskan? Tamu, beliau dan istrinya, atau anak-anaknya? Yang diprioritaskan adalah tamu-tamunya. Nah, setelah tamunya selesai dijamu, dimuliakan, disiapkan hidangan makan malam, masih ada waktu bagi sahabat Ansari tersebut untuk mencari bahan makanan berikutnya guna disantap mereka berkeluarga bukan kemudian setelah tamunya makan malam, kemudian kenyang tidur, terus beliau berdua suami istri juga ikut tidur dalam keadaan lapar anak-anaknya juga dibiarkan tidur dalam keadaan lapar sampai besok pagi bukan seperti itu nah, setelah tamunya selesai makan istirahat dan tidur, baru sahabat ansari tersebut keluar dari rumah, cari bahan makanan bisa membeli, bisa meminjam kan begitu skala prioritasnya mana yang lebih membutuhkan Siapa yang lebih memerlukan Itu terus yang menjadi pikiran kita Jadi sifat egois di kalangan kaum muslimin Itu harus dikikis Dihilangkan sebisa mungkin Berpikir Kebaikan orang lain Bukan hanya berpikir untuk kebaikan diri sendiri nah, Tentu semua ini Dalam koridor, dalam koridor Semampunya Tidak perlu dibaksakan Tidak perlu dibaksakan Contoh dibaksakan apa nah, Tetangganya sakit dibawa ke rumah sakit 5 4 5 hari. Karena ingin mengamalkan ini, tetapi ternyata keliru. Udah tenang aja, gue yang nanggung Opnam lo ya, Dia dia sendiri aja makan sehari-hari susah kan tuh. Mau mengatakan akan saya tanggung biaya rumah sakit selama 4 hari itu. Sampai 12 juta, 13 juta, akhirnya sampai dia ngutang-utang -ngutang sana ngutang sini. Ini tidak benar. Karena apa? Tanpa perhitungan di luar batas kemampuan dia. Barakallahu fikum Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah andai saja sifat al-ithar ini kita tumbuh, kembangkan, kita hidupkan sebagai ruh pergaulan kita sehari-hari, ini sangat luar biasa sekali. Nah, sangat luar biasa sekali. Mengalah kan itu. Antri kamar mandi, kamar mandi cuma 2, 3, 4, antrian banyak kan itu. Di belakang kita sahabat kita, teman dan saudara kita sendiri Sudah keblet banget sampai nahan gini mentaan takkan kaki nahan nih saking kebeletnya nah udah wajahnya pucat udah mau nangis karena kebelet insyaallah kita lihat gini kalau dibanding-bandingkan saya dan dia mana yang lebih membutuhkan pintu kamar mandi dibuka yang ada di luar yang ada di dalam kemudian keluar coba diamalkan sifat yang diterapkan dan diwujudkan para sahabat radhiyallahu taala anhum Kita masih bisa nahan. Teman kita di belakang udah. Uh, cepat. sudah saking enggak sabarnya kan itu. Nah. Monggo Mas duluan. Enggak, enggak, masih berusaha buru saya. Enggak apa-apa, duluan. Makasih ya. Ya. Monggo masuk. Luar biasa. Kira-kira yang seperti ini, orang yang memiliki sifat seperti ini akan dibenci orang atau akan dikasihi orang ini? Kira-kira atau sudah bisa dipastikan, oh, dipastikan akan disukai banyak orang, gitu. orang, ay, silahkan, tunggu di luar. Ini contoh kecil barakalohfi, contoh kecil. Nah. Apa namanya dalam salah satu kegiatan, salah satu kesempatan makan bersama, misalkan dalam salah satu kesempatan makan bersama. Nah, setelah makan Gule, tongseng, sate kambing, misalkan ada acara kikoh, misalkan, karena kayaknya kok ada bau kambing di sini. Jadi acara gini saja, nasi ada, daging banyak, karena, nah, merasa rasanya 4 ekor yang disembelih ini. Jadi stok tongseng, gule banyak, nasi juga banyak, buah-buahan semacam, misalkan melon, semangka, tadi pakai semangka nggak? Oh enggak, sabar ya. Pain waktu, insya Allah. Minta kita hubungi panitia. Misal kan buah-buahan ada, es buah juga ada, semuanya ada. Tapi artinya semua yang sudah dihidangkan tadi cukup, bahkan lebih dari cukup kalau dilihat dari peserta yang datang. Tapi ternyata ada satu jenis hidangan, kalau dihitung itu nggak mungkin mencukupi. Durian. Aduh, orang sebanyak gini duriannya cuma 30 biji kan itu mikirnya tong seng gule kan itu nggak dapat juga tidak apa-apa tong seng gule stoknya banyak nih nggak usah rebutan lebih bagus durian duluan ini kan sudah cara berpikir yang tidak baik ini. kenapa egois kan ya mulai memikirkan diri sendiri kan itu egois seperti ini karena alah paling nasi juga masih cukup tongseng maghule juga udah masih cukup durian cuma 30 biji gak cukup nih kalau makan sate sama tongseng duluan bisa kedahuluan sama yang lain nih udahlah yuk makan tongseng ayo cepat oh, malah diposisikan dikondisikan yo cepat cepat ayo, ayo. sudah semua baru buka durian sendiri astagfirullah lebih baik bersabar walaupun jarang makan durian setahun sekali tapi bersabar itu kan contoh Bagaimana kita bisa lebih mendahulukan orang lain Nah, Barakallahu Fikum Lebih mendahulukan. Silakan. Antri ini, antri itu ya, Diupayakan, Al-Ithar Maka yang muncul, Barakallahu Fikum Adalah kebahagiaan, ketenangan, dan seterusnya Maka kehidupan orang-orang yang beriman dan bertakwa Dengan salah satu akhlak mulianya adalah Al-Ithar Itu kehidupan yang stabil Harmonis, dinamis, nah, bisa dikatakan non letupan, nah, anti konflik. Misalkan pun muncul konflik, segera bisa diobati, langsung bisa dipadamkan bersama-sama. Kenapa? Masing-masing merasa mengalah, bukan saya yang benar, kamu yang salah. Enggak, saya yang benar, kamu yang salah. Tapi kalau misalkan masing-masing meninggal, mohon maaf saya yang salah, enggak saya yang salah kok. Enggak Tuh. saya yang salah. Lah. Kan luar biasa seperti itu. Apalagi terkaitnya dengan kepentingan pribadi. Wa rahimakumullah, ikhwadifillah. Nah, itu hanya salah satu gambaran saja betapa kehidupan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Nah malam hari ini Ikhwatifillah rahimahni wa rahimahkumullah Nah Marilah kita jadikan kesempatan yang Yang sangat singkat ini Sebagai salah satu langkah dan upaya kita Untuk meningkatkan iman Dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Kedamaian itu bisa kita raih nah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau pernah mengucapkan kata-kata bijak. katanya man la yara lillahi alaihi nikmatan, illa fi mat'amin au mashrabin au libasin Fakat kasura ilmuhu Wahabara Azabuhu Ini ucapan siapa? Siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Ini kata-kata ini luar biasa loh Bisa menjadi obat dari sekian banyak penyakit Kehidupan kita sehari-hari nah, Seandainya sekian banyak orang yang sedang menghadapi Kesulitan hidup dalam tanda petik Yang merasa hidupnya sengsara Menderita, kurang ini, ini dan itu Andai saja mereka Betul-betul bisa meresapi dan menghayati Kata-kata bijak dari Al-Hasan Al-Basri Penyakit-penyakit seperti itu Otomatis langsung hilang InsyaAllah Menurut Al-Hasan Al-Basri Seorang ulama besar tabiin di zamannya Siapa saja Yang beranggapan Dan menilai Bahawa nikmat dan karunia Yang Allah berikan untuknya hanya dalam bentuk makanan, minuman, dan pakaian Itu pertanda ilmunya masih sedikit Itu akan menjadikan dia dalam keadaan tersiksa dan menderita Kita jabarkan Kata-kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala Artinya siapapun dari kita Nah yang berpandangan sempit tentang nikmat dan hakikat nikmat itu seperti apa. Pandangannya terlalu sempit. Nikmat Allah itu kan sangat luas sekali. Wa inta uddu nikmatullahi la Kalaupun kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Menentukan secara pasti jumlah dan bilangannya. Tidak mungkin. Kenapa? Nikmat Allah begitu banyak. Wa ma bikum min nikmatin fa min Nikmat apapun yang Allah berikan, nikmat apapun yang kalian rasakan, itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat Allah itu begitu luas. Ketika ada di antara kita yang berpikiran sempit. Ya, membatasi nikmat Allah itu hanya dalam, dalam bentuk makanan, minuman, pakaian. Nah, berarti ilmunya masih terlalu sedikit perlu ditingkatkan. Orang yang seperti ini hidupnya akan sengsara, sempit, dan menderita. Itu yang akan dirasakan. Sekarang berapa banyak Saudara-saudara kita kaum muslimin Yang beranggapan dan berkeyakinan seperti ini Sukses hidup itu Bisa ditentukan dengan Bisa makan, bisa minum Punya pakaian nah, Kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum Pakaiannya tidak ganti-ganti Tidak pernah beli yang baru Pakaiannya dari dulu yang itu-itu aja. Berarti gagal karirnya tidak sukses. orangnya fakir, miskin, gak punya apa-apa. Menderita dan sengsara. Banyak atau sedikit yang punya anggapan seperti ini? Banyak apa sedikit? Taufik? Banyak. Nah. Hampir kebanyakan kaum muslimin demikian. Orang-orang yang misalkan kerja di pabrik itu. Berangkat pagi, pulang sore. Berangkat sore, pulang pagi. Tidak. Nah. Jadi ukuran kesuksesan dan ukuran kesenangan itu cuma ditentukan dengan bisa makan, bisa minum, ada pakaian baru. Jadi kalau pas dapat gaji yang dipikirkan pertama kali, makan di mana? Neraktir temannya di mana? Kalau dapat gaji yang pertama kali dipikirkan, belanja baju di mana? Nah. Kalau punya teman makannya sederhana, nasi, ya, sayur. Sambal teri dan kerupuk tanpa kuah. Misalkan sayur lalapan itu sambal, sambal teri sama kerupuk. Nah. Kebanyakan orang kan menilai orang orang yang seperti ini, ini orang yang kasian atau orang yang sedang bahagia nih, kasian banget zaman gini kan itu, zaman gini makannya kayak gitu, Astagfirullah kan itu gayanya kan gitu agak kebugis-bugisan. Astagfirullah. Astagfirullah kan gitu. Astagfirullah. Zaman gini makannya kayak gitu. Ya nah, Tapi kalau temennya menu hidangannya macam-macam nih. Coba dibayangkan sate kambing, tongseng, gulai. Udah tadi kan. bar ini nih. Sukses kamu. Kalau pakaiannya baru rapi bagus ini baru orang sukses. Nah, sampai-sampai sebagian orang untuk mengejar apa gelar sukses kan itu. Walaupun nggak punya duit, yang penting bajunya rapi pakai dasi. Padahal kantong kosong nih, dompet nggak ada. Yang penting gaya, style-nya nih kan itu. Kata orang Medan PTT pantang tak top. Memang itu Basur ya. PTT, pantang tak top kan itu. Pokoknya pantang sekali kalau nggak top itu. Pokoknya nggak ada duit nggak ada masalah. Kalau perlu dompet diisi kertas sampai tebal biasa. Ya, dan orang yang punya cara berpikir seperti ini tidak sedikit barakahul fik tidak sedikit. Nah. Padahal, Ekhwati filah rohimu nikmat yang Allah berikan dalam bentuk makanan, minuman, dan pakaian itu masih belum seberapa. Nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah lainnya. Ambil sebagai contoh adalah kesehatan. Masih ada nikmat Allah yang lebih lebih berharga dan lebih bernilai, iman Islam, ya, semangat beribadah, semangat untuk menuntut ilmu. Tapi sekarang kita bandingkan dengan salah satunya saja, kesehatan. Makanan enak, minuman enak, tapi ternyata tidak sehat, nggak bisa dinikmati makanan dan minuman tersebut. Lidah pahit, penuh sariawan, jadi nlenya, malah sakit hati. Makanan enak nggak bisa dinikmati, kan itu. Ayo makan, makan, makan, makan, makan. Bingung nih, padahal variasi menu makanannya banyak banget. Yang lainnya udah pada mulai menyantap makanan nah ini Kawan kita Kenapa? Ini aja Aduh gak bisa kolesterol Yang ini Aduh asam urat. Padahal Ini mohon maaf ya Asam urat sama kolesterol ya ini, ini hanya untuk, untuk Mengingatkan mereka-mereka Sahabat-sahabat dan teman-teman kita yang masih Allah berikan kesehatan Kan gitu ya kan itu yang sudah kena asam urat kolesterol ya sabar. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kan gitu. Yakini itu setiap penyakit pasti ada oh, obatnya, kan gitu. Harus diyakini. Oh, dua asam urat kolesterol ada obatnya. Obatnya apa? Ya cari dong. Tanyakan kepada yang ahli. Nabi mengatakan, "Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu." Ma min ma anzalallahu minda in illa anzal ma'ahu dawa. Penyakit apapun yang Allah turunkan, pasti Allah turunkan juga bersamanya obat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Alim mahum alimahu jahilahu man jahilahu. Orang yang tahu tahu, orang yang enggak tahu enggak tahu. Dan artinya apa? Pengetahuan manusia itu kan berbeda-beda. Pengalaman makanya di-sharing, dibagi. Nah, informasi pun seperti itu tidak dimiliki sendiri tapi sebisa mungkin disampaikan kepada yang lain barangkali bermanfaat. Nah, sekarang untuk barakallahu fikum untuk mereka yang akhirnya harus pilih-pilih di, di dalam mengkonsumsi makanan seandainya ditana, ditanya mana yang lebih engkau pilih sehat, bisa makan walaupun sederhana atau tidak sehat tapi hanya bisa melihat makanan yang sedemikian mewahnya ini lebih memilih untuk hidup sehat Barakalawfi. walaupun makannya nasi nah, sambal teri sama kerupuk alhamdulillah baseh. sehat Barakalawfi. maka benar kata imam al-hasan al-basri rahimahullah kalau kita hanya berpikiran sempit, nikmat itu hanya dalam bentuk makanan, berupa minuman, bentuk pakaian. Nah, terlalu sempit kita berpikir. Orang kalau sudah cara berpikirnya sempit, akhirnya memandangnya pun sempit. Segala sesuatu dia sempit, sempit, sempit. La <tuh> haula la quwata illa billah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma min abdin yashrabul ma'al qurah fayadkhulu bighairi adza wa yukhrijul adha, illa wajaba alayhi syukru ibunda kita aisyah radhiyallahu anha mengingatkan setiap hamba yang minum air segar air minum itu dia konsumsi masuk melalui organ apa pencernaan masuk tanpa ada halangan apapun tanpa ada gangguan nah, kemudian disebabkan dia minum akhirnya nah, kotoran kotoran di dalam saluran pencernaan itu bisa keluar dengan lancar baik kotoran kecil maupun kotoran besar hamba yang memahami seperti ini kata umul muminin aisyah radhiyallahu anha Illa wajab alihi syukru Kecuali diwajibkan untuknya Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang minuman masuk Lancar Kemudian berfungsi dengan baik Mengeluarkan sekian banyak kotoran Keringat ya, Kotoran kecil, kotoran besar Itu harus disyukuri Barakallahu fiqh Maka Inna allaha yuhibbu al abda nah, Iza paima atau syariba fahamidallah azza wajalla oleh sebab itu sesungguhnya Allah azza wajalla mencintai seorang hamba yang setiap kali makan setiap kali minum setelah selesai mengucapkan alhamdulillah bersyukur alhamdulillah nah, hamba yang sudah memiliki keyakinan yang demikian ini hidupnya akan terasa lapang tidak akan sempit hidupnya akan selalu bahagia tidak akan pernah merasa bersedih. Sekalipun bersedih hanya sementara saja. Karena dia selalu berpikir Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Sebagian ulama, artinya ada seorang ulama pernah menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada saudaranya. Isi surat tersebut فَقَدْ أَسْبَحَ bina مِنِّ عَمِ اللَّهِ مَا Ma'a katsrati ma, ma na'sihim na faman adri ayyuhuma nashkur ajamilun mayassar am qabihun masattar Perhatikan baik-baik isi surat ini karena ulama tersebut kita setiap hari mendapat limpahan nikmat dari Allah dan kita tidak mampu menghitungnya Itupun kita selalu dan banyak berbuat maksiat sehingga kita tidak mengetahui atas dasar apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Atas dasar apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Kenapa hal ini perlu dibaca dan disampaikan? Referensi utama dari apa yang saya sampaikan malam hari ini, nukilan-nukilan tadi adalah tulisan dari Al Imam Ibnu Al Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya Huddatus Sabirin. Bekal Naam dan petunjuk untuk mereka yang ingin Menjadi hamba yang selalu bersabar nah, Kenapa perlu kita sampaikan Dan kita nukilkan Isi surat yang ditulis seorang ulama ini Karena Tidak sedikit dari kita Dan dari saudara-saudara kita kaum muslimin Yang memahami bersyukur itu Sebatas Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Karunia, anugerah, nikmat, kebaikan Kebaikan, kebaikan, kebaikan Itu yang disyukuri Padahal ada sisi lain Yang mengharuskan kita untuk banyak-banyak bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beliau tadi dalam surat Mengatakan setiap hari Setiap hari nah, Ada dua hal Yang ada pada diri kita Ada dua hal pada diri kita Pertama Kita mendapatkan limpahan karunia Yang tidak terhitung jumlah Yang kedua Kita banyak Berbuat dosa dan maksiat Beliau mengatakan Dari dua hal ini Manakah yang patut kita jadikan Sebagai alasan bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau yang pertama tadi mungkin langsung bisa diterima Dan masuk akal artinya Kita mudah untuk mencerna Nah iyalah jelas Banyak nikmat Allah berikan ya harus kita syukuri Tapi kalau banyak maksiat dan dosa Kok disyukuri dalam hal apa Faham maksudnya Atau udah ngantuk nih Eh, paham toh maksudnya ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Apa maksudnya? Coba diulangi lagi. Ini penting ini nih. Pemahaman ini penting sekali. Coba diulangi. Tadi katanya insyaallah nih. Tenang aja, enggak usah grogi. Karena segala sesuatu itu kalau udah grogi hilang. Coba, coba. Ini belum selesai. Jawabannya belum saya berikan. Yang penting memahami pertanyaannya dulu Kasusnya kita pelajari dulu, kita pahami Kita ngerti akar masalahnya Nanti akan saya berikan jawabannya Jawaban dari isi surat itu sendiri Coba diterangkan, nanti harus ada tiga orang menjelaskan Nanti Antum berhak menunjuk Santai aja Dan tidak ada dendam dan benci diantara kita Jangan sampai karena ditunjuk kemudian Aduh Coba diterangkan Ulangi dulu ya Sekarang dengarkan baik-baik ya tapi tetap antum yang jawab pertama atas nama Abu Akila, yeah. asli dari Kombongnya apa? Tidak dewek lah. <SILENCIO> Jadi seorang ulama menulis sepujuk surat kepada saudaranya, ya kan? Isi surat itu ringkas sederhana. Isi surat itu menyatakan setiap hari, setiap hari ada dua hal pada diri kita itu kemungkinannya cuma dua ini ada dua yang dua hal yang pasti terjadi pada kita yang pertama limpahan rizki yang kedua banyak dosa bener gak aku nggak ngaku ya itu kan pasti banyak rizki Allah beri itu tadi masih bisa hidup masih bisa bernapas masih bisa buang angin, masih bisa makan, masih bisa minum Itu kan semuanya nikmat itu Ini kan tiap hari banyak Allah beri Tapi di hari yang sama kita juga banyak berbuat dosa Banyak berbuat dosa Kemudian pertanyaannya Kita bersyukur kepada Allah itu untuk alasan yang mana? Alasan karena banyak rizki Allah berikan kepada kita Atau karena kita berbuat dosa? Nah, coba diulangi Nanti jawabannya saya kasih Enggak, jangan jawabannya Pertanyaannya dulu Coba diulangi pertanyaannya ha -ha. Ya iya, Ya, bagus Ini yang saya maksudkan Antum pilih Siapa? Teman dekat aja Biar tidak ada ketersinggungan pribadi nanti Eko, Eko. Ini saya yakin Mas Eko ini anak nomor satu di keluarganya ini mana Mas Eko? Hmm. Ah, dari mana Mas Eko? Oh, Gombong juga. Ini <risa> ini termasuk PSG kayaknya ini. Persatuan sesama Gombong ini. Monggo Mas Eko. Maksudnya diulangi lagi pertanyaan tadi. Gimana? Pertanyaannya yang saya sampaikan tadi, coba diulang lagi Gak usah grogi santai aja Masih belum begitu malam kok Eh baterai tewek Yakin nyongkwe bisa lah Rika bisa Rika Hah? Kaget apa? Bok kaget loh, Iya kaget, biasanya banyak orang kaget kayak gitu Comur-umur taling baru sekali ini ditanya kok saya ulangi Mas Eko nanti jangan ulangi kan gitu ya. Jadi setiap hari, setiap hari kita tidak bisa lepas dari dua hal. Pertama, banyaknya rizki yang Allah berikan untuk kita dengan pengertian rizki yang sudah saya terangkan tadi. Kedua, kita banyak melakukan kesalahan. Setiap hari kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasan kita bersyukur? Apa karena rizki yang Allah Allah berikan banyak untuk kita Atau karena disebabkan dosa tadi Yang kita perbuat dalam bentuk yang banyak Ini masih pertanyaan, jawabannya belum nanti Dikira menyesatkan nanti, bukan Yang mana? Coba diulangi pertanyaannya mas Dengan Iya Iya, seratus buat mas Eko ya, Gitu dong Coba dilengkapi biar jadi trio gombong nih ada nggak gombong yang lain? Siapa? Amirudin. Iya ya. Malam ini yang tampil trio gombong. Monggo nah. mas, Amirudin apa? Aminudin. Amirudin. Monggo mas Amirudin. Gombongnya nanti. Osempor. Oh, Karwadu ya, atau apa orang? Oh ya sudah. Monggo mas Amirudin. Hah? Iya, pertanyaannya diulang. Jangan dilihatin dong. Oh. Coba diulangi lagi. Dengan alasan apa? Kita bersyukur. Ya. Oh, bukan itu, bukan itu, bukan demikian dengan alasan apa kita bersyukur kepada Allah? Terkait dengan rezeki yang Allah berikan untuk kita atau karena perbuatan dosa yang dilakukan. Nah, coba diulangi. Harus sabar memang ngajarin orang tuh. Antum yakin karena grogi, ya kan? Coba kalau kita nanti ngomong berdua pasti nyambung. Coba diulangi Mas Amiruddin. Tenangkan hati, napasnya diatur. Ya. Fokuskan pikiran menghadap ke saya. Ya, mulai. Syukur. Apa karena rezeki? Atau, nah begitu Trio gombong mewakili kaum Muslimin di Indonesia. Nah, itu tadi sebuah pertanyaan, ya, sebuah pertanyaan yang kemudian diberikan jawabannya oleh ulama tersebut. Apa? Ajamilun mayyaser am kabihun masatan. Kita sekarang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala karena sebab apa? Dikarenakan nikmat yang Allah mudahkan untuk kita, atau karena dosa dan maksiat yang kita lakukan lantas ditutupi oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, nyambung ke? Ternyata kedua-duanya dijadikan alasan untuk ber Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya jangan kita melihat satu sisi Di depan tadi harus Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selain karena nikmat Yang Allah curahkan Allah berikan untuk kita Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selain disebabkan Limpahan rizki yang begitu banyak Allah berikan Untuk kita, kita pun harus bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan Ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dibuka kita juga harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa dan maksiat yang kita lakukan nah, tidak menjadikan hukuman dan siksa itu langsung datang. Masih diberi kesempatan untuk bertaubat dan beris. Fikfat. Faham? Mas Eko? Gimana? Faham jawabannya? Mas Amiruddin? Udah mulai ngantuk. Tenang, 5 menit lagi kita tutup. Barakallahu fiqh. Faham kata-kata dari isi surat tadi? Artinya, ternyata kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Harus banyak-banyak bersyukur. Jangan hanya melihat nikmat itu dalam bentuk apa? Materi, ya, kesenangan, kebaikan. Kemudian kita menutup mata atau lupa, atau mungkin karena belum tahu. Ternyata Allah Subhanahu SWT telah banyak menutupi. Ya. Tidak membuka cacat dan dosa kita. Patut disyukuri atau tidak ini? Tapi kemudian jangan dijadikan alasan, ya udah kalau gitu maksiat aja toh nanti ditutupin. Ya. bukan seperti itu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Alimam Al-Mufassir Muqatil rahimahullah saat menafsirkan ayatnya Surat Luqman ayat 20 Wa asbagha alaikum ni'amahu wa batinah Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan untuk kalian berbagai macam nikmat yang zahir maupun yang batin Kata Imam al Kata Imam Muqatil rahimahullah amma zahiratu fal islam wa amma batinatu fasitrhu alaikum bil ma'asi Ayat ini menegaskan bahawa Allahu azza wa melimpahkan rizki dan nikmat untuk kita dalam dua bentuk, yang wohir dan yang batin. Nikmat yang wohir itu apa? Islam yang Allah berikan. Dimudahkan untuk mengenal Islam, dimudahkan untuk menjadi seorang Muslim, dimudahkan untuk semangat mempelajari Islam. Nikmat yang wohir atau yang batin ini? Wohir atau yang batin? Yang wohir. Adapun nikmat yang batin, kata Alimah, Muqatil Rahimahullah Fasidruhu alaikum bin maasi nikmat yang Allah berikan dalam bentuk yang yang batin itu adalah pada saat melakukan maksiat Allah tutupi Allah tidak buka Allah tidak permalukan kita Allah masih berikan Allah subhanahu wataala masih berikan kesempatan untuk kita memperbaiki dosa tersebut dengan cara bertaubat beristighfar kepada Allah subhanahu wataala dengan demikian kita memiliki banyak alasan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nah. Al Imam Wahab bin Munabih Seorang ulama tabiin Pernah Berjumpa di tengah jalan Dengan orang buta Punya penyakit kulit nah. Sudah buta Punya penyakit kulit Menyedihkan tidak? Menyedihkan Buta punya penyakit kulit. Tetapi orang itu yang buta dan berpenyakit kulit ini mengatakan Alhamdulillah Alaihi amih. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala atas limpahan nikmatnya. Fakallah rojulunka nama Awah bin. Ada orang yang ikut menyertai alimam Wahab bin Munabi. Kemudian bertanya kepada orang buta dan berpenyakit kulit tersebut. Ayu syai'in baqiya 'alaika minan nikmati tahmadullaha 'alaiha. Bertanya penuh keheranan, kamu dalam posisi buta, punya penyakit kulit, kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya. Nikmat apa yang kamu maksud? Artinya udah buta, punya penyakit kulit, enggak bisa apa-apa, kok mensyukuri nikmat? Nikmat yang mana? kata orang tersebut, Irmi bi basarika ila ahli madinah fanzur ila kasrati ahliha afala ahmadullah annahu laisa fiha ahadun ya'rifuhu ghairi ini sekaligus teguran kepada orang tersebut kata yang buta dan berpenyakit kulit ini coba sekarang lemparkan dan arahkan pandanganmu kepada seluruh penduduk kota Madinah sekarang ini coba lihat semua orang penduduk Madinah nah, lihat jumlah mereka yang begitu banyak itu Apakah tidak layak dan tidak pantas saya bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena di kota Madinah nah Di kota Madinah Tidak semua orang Masih menyebut dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Lisannya Masih bisa mengucapkan Alhamdulillah Kan ingat Allah orang yang berdikir itu Menyebut nama Allah itu artinya Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala apa artinya bisa melihat Apa artinya kulitnya sehat Apa artinya tubuhnya sehat Apa artinya harta itu banyak Apa artinya punya keluarga Anak istri dan seterusnya Apa artinya punya pekerjaan Punya mobil, punya rumah, punya kendaraan Ada jabatan, ada pangkat Tetapi lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa arti itu semua Justru nikmat akan berubah menjadi balak Nikmat akan berubah menjadi siksa dan murka Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah, nukilan-nukilan yang disebutkan oleh imam Ibn al al Jauziyah rahimahullahu ta'ala ini, kiranya cukup, nah, kiranya cukup untuk membangunkan kita yang masih tidur. Nah, tidur, nah, sehingga dia tidak mengerti dan tidak memahami, bahawa ternyata bersyukur itu cakupannya luas. Bersyukur itu tidak hanya sebatas, karena ada makanan, minuman, pakaian, rumah, dan kendaraan. Bersyukur itu tidak hanya sebatas pada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan Tetapi ternyata bersyukur itu cakupannya luas Termasuk salah satu yang sengaja kita nukilkan pada malam hari ini Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata perbuatan dosa yang kita lakukan Perbuatan maksiat yang kita lakukan Allah tutupi Sehingga yang mengetahui hanya Allah dan kita Merasa bersyukur gak? Coba kalau seandainya sekali kita berbuat dosa Kemudian Allah tampakkan Allah buka dosa itu Sekian banyak orang tahu Tetapi Allah tutup Allah sembunyikan Allah tidak tampakkan nah. Dan tentunya yang seperti ini hanya bagi mereka yang Memang mau mengakui dan menyadari Bahwa dirinya memang banyak berbuat dosa nah. Sekarang kita ingat-ingat kembali Misalkan dosa yang sudah kita lakukan perbuat dan tidak diketahui oleh orang lain. Kita sembunyikan, kita rahasiakan. ya kita sembunyikan di dalam dada dan hati. Tidak kita tampakkan, tidak kita ucapkan. Nah, iri, hasad misalkan ya. Tersembunyikan di dalam hati. Yang mengetahui Allah Azza wajal Dan kita yang menyembunyikan hasad, iri dan dengki itu. Ini maksiat, ini dosa. Karena apa? Menyimpan iri dan dengki kepada saudaranya. Nah, tetapi iri dan dengki itu ternyata apa? Allah tutupi. Tidak ada satu orang pun yang tahu Hanya kita Allah tutupi Coba seandainya Iri dan dengki yang kita sembunyikan itu Kemudian Allah buka Allah tampakkan Akhirnya semua orang tahu bahawa Saya iri dan dengki kepada si A Karena si A hidupnya lebih enak Lebih mapan, sementara saya tidak Padahal kita sama-sama bekerja, sama-sama berusaha Kok cuma dia aja? kenapa saya tidak itu kan iri dan dengi Coba kalau misalkan isi hati ini Allah tampakkan, Allah buka Sehingga banyak orang yang tahu Aduh, Betapa susahnya hidup di dunia Tetapi itu semua apa? Allah tutupi, Allah sembunyikan Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, maha pemurah, maha menerima taubat Kita diberi kesempatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berusaha Menghilangkan hasad iri tadi Dengan bertobat, beristighfar Ingat bahwa nikmat yang dimiliki oleh saudara kita adalah pemberian dari Allah, Allah yang menentukan si A, si B mendapatkan ataukah tidak terus diakini, kemudian kita ingat selalu, betapa besar siksa yang Allah siapkan untuk mereka yang hasad iri dan dengki Nah akhirnya sedikit-sedikit, setelah Allah berikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki dan membenahi diri, akhirnya hasad dan iri tadi, lama-lama hilang, hilang, hilang Alhamdulillah, cobanya kalau misalkan Maksiat yang saya lakukan yaitu hasad iri Tadi kemudian terbongkar Cobanya kalau maksiat yang saya lakukan Di tengah malam itu kemudian terbongkar Cobanya kalau dosa yang saya lakukan Di dalam kamar itu kemudian diketahui oleh orang Tapi Alhamdulillah Bersyukurkan ya Allah tutupi Bukan untuk kemudian berusaha Mengulangi atau kemudian membenarkan Bukan, tapi karena ingat masa lalu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kesempatan dan waktu untuk kita Memperbaiki diri Wallahu Wallahu'alam 55 menit sudah berjalan Agar tidak Genap satu jam, kita tutup saja Sampai sekian Sekali-kali, kurang dari satu jam lah Begitu Pak Iswarji. Wallahu Eswar Wallahu'alam Tapi gak usah minta yang banyak-banyak Coba yang sedikit tadi diamalkan Amin. Yang sedikit tadi diamalkan Kalau kita anggap itu sedikit Tandanya kita menganggap itu sedikit Kok segini doang, sudah nunggu dari pagi, sudah nunggu dari sore, tidak sampai satu jam lagi Kan itu, itu kalau kita menganggap nasihat tadi sedikit tapi tolong, misalkan kita sepakat itu nasihat sedikit, coba diamalkan coba diamalkan kalau misalkan dari semua penyampaian tadi, kita ambil satu al-ithar ya, berusaha mendahulukan orang, mengalah yang kedua tadi membuka cakrawala bersyukur kita Simpul-simpul yang selama ini membuat kita sempit Untuk menilai cakupan syukur Kita buka Kita uraikan Sampai kemudian kita akhirnya menyadari Bahwa ternyata cakupan bersyukur itu sangat luas Seperti yang telah kita terangkan tadi Sehingga tidak perlu diulang Terima kasih Khairan, Kepada trio gombong Yang apa yang Abu Aqila, Mas Eko, demikian juga Mas Amirudin yang telah ikut berpartisipasi menyemarakkan acara kita malam hari ini. Wallahu alabi mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan barokah untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.